Assalamualaikum Saudarluun berita malam edisi hari ini Jumat 12 Januari 2018 dibacakan Ardian Syah. Tahun ini Aceh Barat alokasikan 3,5 miliar rupiah untuk program listrik gratis. Sawah baru di Pilijaya sudah dapat ditanami seluruhnya. Puluhan PNS Nagan kedapatan tidak masuk kantor saat Sekda lakukan sidang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Stambe FM. Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksumawe dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Stambe FM. Sudarlun Pemkap Aceh Barat tahun 2018 kembali mengalokasikan anggaran 3,5 miliar untuk program subsidi listrik gratis bagi masyarakat miskin di Kabupaten itu. Dana yang cukup besar bila dibandingkan tahun lalu tersebut disahkan oleh DPRK dalam APBK. Kabupaten Pemukiman Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh Barat, Andy Alvian mengatakan subsidi listrik atau listrik gratis untuk masyarakat miskin 2018 jauh lebih besar. Program listrik gratis ini menjadi tahun ketiga di Aceh Barat. Tahun lalu dialokasikan Rp1 miliar, rupiah, tapi tahun 2018 mencapai Rp3,5 miliar. Rupiah. Menurutnya, dana sebesar itu direncanakan untuk subsidi listrik bagi 10.000 rumah keluarga miskin yang menggunakan listrik 2A dan 4A. Setiap rumah sesuai plot anggaran dana APBK 2018 disubsidi sebesar Rp30.000 per bulan yang diberikan dalam bentuk voucher. Sudah cetak sawah baru kerjasama Dinas Pertanian dengan Danrem 011 Lilawangsa di dua kecamatan di Pridjaya tahun 2017 kini rampung dikerjakan. Dari target sebelumnya 80,5 hektar setelah dilakukan adendum atau revisi akhirnya sawah yang dicetak seluas 71 hektar sementara sisanya seluas 9,5 hektar lagi dananya dikembalikan. 71 hektar sawah baru tersebar di 5 desa dalam 2 kecamatan yakni Bandar Baru dan Tringading. Di Bandar Baru meliputi Gampung Blangsukun, Sarah Panjang, dan Gampung Blanggelong. Sementara Teringgading berlokasi di Gampung Tampui dan Resep. Penanaman perdana dilakukan Bupati bersama anggota Muspida serta Kadis Pertanian di Blangsukun selasa lalu. Kadis Tanpang Pidijaya Muzakir Muhammad mengatakan kegiatan cetak sawah yang didanai APBN senilai Rp1.280.000.000 saat ini mulai difungsikan dan semuanya telah dapat ditanami. Dari lima lokasi sawah baru tersebut untuk tiga desa telah selesai tanam padi. Sudah dilun sekitar 60 orang PNS dan tenaga honor yang bertugas di instansi pemerintah di Nagan Raya cuma pagi kedapatan tidak masuk kantor. Hal ini diketahui ketika Sekdakap Nagan Raya TR Johari melakukan sidak ke sejumlah kantor pemerintah di kompleks perkantoran Sukamakmu. Adapun instansi pemerintah yang disidak diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Sida ini dilakukan berdasarkan PP Nomor 53 2010 tentang disiplin PNS. Sekdaka Penangan Raya TR Johari Usai melakukan sida mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi tentang penegakan kedisiplinan terhadap PNS di wilayah itu. Sida juga mewujudkan PNS yang berkualitas serta bertanggung jawab agar mereka masuk kantor tepat waktu. Sudah Rosmin Borusi simanjunta 61 tahun janda pensiunan PNS Pemkomedan yang ditemukan tewas di rumahnya ternyata dibunuh oleh keponakannya sendiri. Penyidik memastikan motif pembunuhan ini murni, murni perampokan. Kasus ini terungkap usai polisi membekuk Angga Pranata Hasi Holland Simamora, 22 tahun, pegawai honor di Pemko tebing Tinggi. Tersangka dibekuk saat berada di rumah calon istrinya, I, e, di Perumahan Guru SD, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang, Begadai, Sumatera Utara, Kamis kemarin. Sejumlah barang bukti berhasil disita diantaranya Honda Vario yang baru dibeli tersangka seharga Rp22 juta, dua pasang sepatu, Dua celana panjang yang dibeli menggunakan uang korban. Selain itu, polisi juga menyita surat gadai emas yang telah digadaikan. Tersangka mengaku telah menjual sebagian emas hasil rampokannya senilai 30 juta. Rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama SRBI FM. Sudah jumlah pasien yang gagal ginjal untuk mencuci darah per 2 kali seminggu terus meningkat di Rumah Sakit Umum Tengkusi di Tirocigli Direktur RSU Tengkusi di Tirocigli Muhammad Riza Faisal Mars mengatakan, untuk per Desember 2017 jumlah pasien cuci darah 142 orang. Tiap orang membutuhkan cuci darah 2 kali seminggu. Seiring meningkatnya jumlah pasien cuci darah, Rumah Sakit Umum Tengkusi di Tirocigli akan menambah 10 unit alat cuci darah. Saat ini telah ada 19 unit alat cuci darah. Rumah sakit juga terus berupaya menambah berbagai fasilitas mulai gedung hingga perawatan medis. Ia mengatakan jumlah pasien gagal ginjal yang membutuhkan pengobatan cuci darah semakin meningkat, sehingga diperlukan penambahan alat. Sudarlun kejahatan dengan membuang bayi yang baru dilahirkan kembali terulang. Kali ini, sesosok bayi malang ditemukan meninggal di tong sampah di areal pasar Teladan Square Jalan Gedung Arca Medan Kota, Jumat pagi. Bayi laki-laki ini diyakini dibuang oleh orang tuanya tak lama setelah dilahirkan. Kondisi ini bisa dilihat dari ari-ari yang masih melekat pada jasad bayi. Saat ditemukan, kondisi bayi berada di dalam kantung plastik hitam yang mulai membusuk. Diperkirakan dibuang dua, dua hari lalu. Sebenarnya sejak kemarin warga sekitar telah curiga ada hal aneh di dalam tong sampah tersebut. Selain bau busuk yang tercium, beberapa ekor kucing juga selalu mengitari tong sampah. Warga baru berinisiatif membongkar tong sampah pada Jumat pagi setelah bau busuk sudah sangat mengganggu. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Suhardiman masih berupaya mendapatkan rekaman CCTV yang terpasang di Pastel Square. Ia berharap aksi pelaku membuang kantung plastik berisikan bayi terekam, sehingga memudahkan polisi mengusut pelaku. Sudah lun anggota DPR Nagan Raya, Cutman meminta Pemkap segera memindahkan sejumlah badan dan dinas yang masih berkantor di Ruko ke kompleks perkantoran Sukamakmu. Karena selama ini Pemkap Nagan Raya telah memiliki gedung perkantoran sendiri dan dinilai tidak perlu menyewa Ruko guna melayani berbagai kepentingan publik. Chutman mengatakan saat ini salah satu kantor pemerintahan yang masih menyewa ruko di luar kompleks perkantoran adalah bidang pendapatan pada BPKA Denagandraya. Dinas tersebut masih membuka pelayanan di kawasan ujung Patiha, Kecamatan Kuala. Menurutnya sewa sejumlah bangunan ruko untuk dijadikan kantor dinas dinilai tidak layak karena hanya menghabiskan anggaran. Apalagi saat ini banyak ruang perkantoran di kompleks Sukamakmu yang kosong sehingga bisa dipakai guna melayani berbagai kepentingan masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Nagan Raya Khalidin Usman membenarkan masih adanya sejumlah lembaga pemerintah yang berkantor di luar perkantoran Sukamakmu. Yang memastikan dalam waktu dekat, lembaga tersebut akan segera dipindahkan ke kompleks perkantoran Sukamakmu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian Berita Malam Edisi Jumat 12 Januari 2018,